سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا ونخص في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 am punya salura king sir king sir apa bulianuhum bangunane wong-wong menabehne allazi banau kang padha mbangun soko menapikun ora king sir iku mamang sakang tekesa mamang pi kulubi piro piro atine munafiqun illa an taata'a cajho yen ta misah-misah tan fasila tekesa misah apa kuluhum piro piro atine munafiqun bi mutu kelawan yen ta mati sapa munafiqun Allahu tawi Allah ini kelawan Allah fi dalam Allah bihim kelawan halok ayat ini ingin menegaskan bahwa orang-orang munafik itu dalam hatinya akan selalu dihinggapi oleh syak atau keraguan. Meskipun mereka kelihatannya itu melakukan kebaikan seperti contoh membangun masjid di luar yang minggu yang lalu sudah kita bicarakan itu, mereka sampai mati pun hati mereka akan selalu dalam keadaan syak sehingga Mereka itu Meskipun seolah-olah itu berkumpul Bersama-sama Tapi mereka sebenarnya Satu sama lain hatinya tidak menyatu Karena semuanya menyimpan keraguan kerabuan Bahkan sampai mati Sampai mati Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Setemenu ta'alaiku Ishtaroh nuku sapa Allah. Minnal mukminina saking pira-pira wang mukmin. Nuku angfusahun ing pira-pira awak-awake mukminin. Wa amwalahum lan ing pira-pira bondhane mukmine. Kok disebut membeli itu gimana biyan ya dulu kelawan yentok Nyerahake sopomukminin ha eng ang fusahum wa amwalahum nyerahake fitwaatihi eng dalam mentaati Allah kal jihadi oyotine jihad jadi ini Allah membahasakan dirinya kalau ada orang mukmin yang menginfakkan hartanya untuk ketaatan atau bahkan mengorbankan dirinya untuk berjihad itu Allah mengibaratkan hartamu yang kamu infakkan jiwamu yang kamu serahkan dalam peperangan itu saya beli ini kan bahasa apa- bahasa untuk menggambarkan betapa Allah itu maha pemurah Jasa kita, nyawa kita itu berasal dari siapa? Dari Allah Harta yang kita punya milik Allah Tapi ketika kita memberikannya ke jalan Allah Allah katakan tak tupune Padahal itu asalnya milik Allah Tapi Allah menggunakan penjelasan bahwa Kalau kamu menyerahkan jiwa dan hartamu Saya yang membeli Dibeli dengan apa? Diannalahu Kelawan setemeneiku tetap kedua mu'minin Aljannata Utawi, Suwargo Dibeli dengan surga Ini Apa istilahnya Allah itu seperti ayat Yang dulu pernah kita baca Man lalladhi yukridullaha qordhan hasanah Yudhaif lahu Barang siapa yang menghutangi Allah Qordhan hasanah dengan hutang yang baik Maka Allah akan melipat gandakan Nah yuk, harta itu asalnya dari Allah Tapi kalau orang Mukmin itu kemudian Mentasarutanya dalam jalan sabillilah, Allah menganggap itu utang, itu hutang saya yang nanti akan saya ganti dengan ganti yang lebih baik. Itu dalam istilah ulumul Quran itu bahasa-bahasa seperti itu dikenal dengan istilah tangazulat. Jadi Allah itu seolah-olah itu dalam tangga petik itu merendahkan dirinya dari orang yang amat sangat luhur, tapi kemudian membahasakan dirinya itu sebagai zat yang berhutang kepada hambanya. Itu luar biasa Apa, menggambarkan bahwa Allah itu sangat-sangat maha pemurah. Mila rahman yukotiluna koto perangan Sopo mukminin. Fisabilillahi ing dalam Allah. Payak mongko mateni sopomo mukminin. Wuyuk talunalan dipateni Sopo mukmin Karena ketika mereka perang ada kalanya mereka membunuh. Kalau tidak membunuh, ya pasti mereka dibunuh. Jumlah tuistik nafin. Utawi ayat niku Inna Allah minul muminin jumlah jumlah tusti'nafin jumlah isti'naf artinya kalimat yang memulai pembahasan yang baru Bayan niku dari mer telaake lisirodi jumlah istiqnaf itu yang dianalah muzannah Yukoh tulus nafisa bila payah turun nafas terlalu. Bayanon marang oleh tupu. Wafik roa telan ikut tetap ing dalam suci kiroa. ditakdimil mil mabniy lil Kelawan di seake. Fiel kang tima beneake lil mafol. Ada kiroa tadi kan yang kita baca itu. pertama adalah mabni mabni l-fayil terus wayuk talun tapi dalam salah satu kiroah yang lain ada yang membaca mabni maf'ulnya didahulukan wayuk taluna awa fayak tulun ai fayak tulun tebese mongkomate ini sokokak tulun sebatiani Perangan Sopo wong Wongkang Weneh Wakdan Krono Janji Alaihi Wakdan Krono Janji Wakdan Krono Janji Alaihi Ingatase Allah Hakon Lawan Hak Masdaroni Utelaval Wakdan Lan Hakon Iku Masdar Loro Mansubani Kang Diwocona Sop Karone Di fi'lihima kerawan fi'il lorone wa'dan lan haqqan Atau Masdarani Al-mahdufi Kang di Kang di mahduf Kang disembunyikan Wa'adallahu alaihi wa'dan haqqan Hakqa haqqan kitab Taurat dan dalam kitab Taurat wal Injil wal Injil wal Injil lan ing dalam kitab Injil wal Qur'an lan ing dalam Qur'an janji bahwa setiap orang mukmin yang memberikan jiwa dan hartanya itu akan diganti dengan surga itu adalah janji yang diberikan oleh Allah janji itu disebut dalam kitab Taurat Juga dalam kitab Injil. Juga dalam kitab Al-Quran. Wa man lanutawis wong iku awfah. Iku awfah. nuhoni sopa wukman. Nuhoni itu maksudnya memenuhi. Di ahdihi atau menjalankan di ahdihi. Kelawan janjine ing Allah. Minallahi saking Allah. Aila ahadah. waman lan ora utawi wong lan ora ana utawi wong iku iku kelawan man tenimbang saking Allah artinya tidak ada orang yang menepati janji melebihi dari menepati janji yang dilakukan oleh Allah ayla ahada tegese oraw noong swijji iku awvalwe nocon iku nuhoni janji minhu tenimbang saking Allah tidak ada seorang pun yang menepati janji melanggar Allah maknanya kita itu harus mulai melatih keyakinan terhadap janjinya Allah. Coba coro Imam Ghazali datekna wong pinter itu angel. Tapi tidak lebih apa? Tidak yang lebih sulit lagi adalah menjadikan melatih orang itu yakin Yakin terutama kepada janjinya Allah subhanahu wa ta'ala Yakin ini penting orang, orang karena yakin itu itu bisa mempengaruhi secara ilmiah bisa dijelaskan Orang kalau keyakinannya kuat Maka akan punya motivasi yang kuat Kalau motivasinya kuat maka dia akan melakukan sesuatu yang ia yakini itu dengan sungguh-sungguh Kalau dia melakukan sesuatu yang diyakininya itu dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menghantarkan dia kepada keberhasilan. Nah, sekarang ini penyakitnya kita itu umumnya orang awam seperti kita itu adalah kurang yakin kepada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh misalkan dalam Al-Qur'an ardi Allah tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Tentunya mestinya wong mukmin membaca ayat itu itu maka seharusnya ya seharusnya Tidak boleh ada sedikitpun keraguan dalam diri kita mengenai rizki yang disediakan oleh Allah. itu berarti meragukan kemahakuasaan Allah. Lalu itu meragukan kekuasaan Allah itu dosa Termasuk suudzon kepada Allah. Padahal Allah katakan dalam hadis kunci, ana inda loni abdi di. wa ana maahu Aku ini menurut bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Sama nyongko aku iso jamin nawakmu tak jamin. zaman ragu-ragu ya apa aku ini kejamin berhari aku ragu tenang. Maksudnya zaman meragukan kemampuan Allah. makanya Allah terhadap janji itu selalu anda perhatikan ayat-ayat Al Qur'an itu. Ketika menjelaskan tentang janji-janji kalau tidak ditutup waman min Allah kadang-kadang ditutup apa inna uh, Allah la niat Allah tidak bakal Nulayani janji. Nah, persoalannya tinggal keyakinan kita terhadap Apa yang dijanjikan oleh Allah itu yakin apa enggak? Kalau kita yakin, ya Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita. Dulu guru saya itu pernah cerita mengenai soal yakin itu dicontohkan katanya begini. Jadi ada santri dan biay. Sedang berjalan. menombok suatu perjalanan. Tiba-tiba suasana musim hujan begini ternyata sungainya meluap. Dan apa itu jembatannya karena zaman dulu jembatan masih pakai bambu, jembatannya kebawa air. Lalu bingung semua orang kan. gimana? padahal kita harus nyebrang ke sana. Revo kiai, senter ini tanya sama kiainya. Saya tidak tahu cerita ini benar atau atau rekaan saja, tapi yang diceritakan oleh guru saya ketika ngaji itu mencontohkan seperti itu. Gimana kiai? Udah? We nak kepingin so nyebrang kali kiai. Mau cahovate kah berapa kali? Gue sama nih sombakun nyebrang neng door banyak Lo santri didawi kiai, ini mantep, mantep. Sementara kiainya sendiri itu wah kayak -kaya orang mandi. Akhirnya santri yang mantep itu yakin, saking yakinnya itu maka kemudian dia Membaca Fakir hak Lalu dia berjalan di atas air. Berhasil Sementara kayaknya ragu-ragu Oh yang ragu-ragu Begitu melangkah satu dua Takut berhanyu Karena tidak Yakin Jadi, Makanya dalam Oke kenapa kok eh, Faktor keyakinan itu Menjadi sangat penting Karena itu ada kaidah dak mayyuri buka ilama la yuribu. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu untuk berpindah kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Ragu-ragu tinggal. Itu aja. Ya, niku waman aufa bi'atihi min Allah la aila Aupamin hu fastab siru Mungkau kodoh bungah-bungaw siroh kabah Fastab siru mungkau bungah-bungaw siroh Siroh ini maksudnya ya almuqatabun Fihi ku tetap inggalem lafal fastab siru Iltifat itu gaya bahasa Iltifat itu maknanya Tadi dari domir-domir Yang Berlupa domir goib Kan tadi Vayabbulun, Vayubtalun Terus Dan seterusnya itu kan domirnya Orang ketiga semua Tapi kemudian ayat ini Diteruskan dengan fastapsiru Tiba-tiba berpindah kepada Domir mukhotob, yaitu antum Ya kan, itu namanya Gaya bahasa Hiltifat anil baibati Samping domir Waibah, artinya domir yang menunjukkan makna orang ketiga dibaiikung kelawan akad doltinuku tinuku sira dibaiikung kelawan akad doltinuku tinuku sira allazi bayatung kang padha akad dol tinuku sapa sira kelawan allazi wa zalikal ta mang wa zalikal bai'u utawi mangkon mangkon akad Doltinuku Doltinuku dol jual beli bua yotale iko al fauzu tabejan al adhimu agung banget al munilu tegese akad kang akad baik kang merpole al munilu tegese akad baik kang merpole ghoyatul matlubi ing katok-katoke perkara kang supre artinya kalau kita berdayat berakat baik kepada Allah dengan apa namanya menyerahkan jiwa dan harta di jalan Allah berarti kita sudah melakukan jual beli yang sangat sempurna karena jual beli itu akan memperoleh Puncak dari apa yang ingin dicapai yaitu Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Attaibuna Bismillahirrahmanirrahim Attaibuna al-abiduna al-hamiduna as amiruna bil-ma'ruf Wannahu na'anil mungkar Wal-hafiduna lihududillah Wabashiril mu'minin Attaibuna Tawi bira-bira wangkang kodok bali Tawa tobat taubat Rufi'at diwacarafak Apakah lafal atta Alal madhi ingatasi pengalum Artinya Alangkah terpujinya Orang-orang yang pada bertaubat Ditakdiri mutadain Kelawan ngira-ngiraake Muktada Minas syirki Tegese bali atau tobat sangking sirik wan saking eh, ngapun itu kemunafikan jadi kira-kira kalau di muk, muktadaknya itu adalah apa namanya ditakdirkan berarti Atta Ibuna itu menjadi khobar ya, khobar terhadap muktadak yang ditakdirkan takdirnya itu apa terpuji ya atau mudhiha ataybuna alabituna alhamiduna dan seterusnya wala alabituna pirak wong kang ahli ibadah almukhlisuna kang podo ikhlas-ikhlas al padha ngap ing ng apa lillahi Allah alhamiduna pirak-rak wong kang podo muci marang Allah ala pilih hal yang atas saben-saben tahu yang atas saya saben-saben kahanan muci terus marang Allah ham Alhamdulillah terus pokok dalam segala situasi. Alhamdulillah. Sering orang mengatakan Alhamdulillah ala pilih hal. Asaihuna pura-pura wong kang bodoh nopo. melakoni poso, as imun atau kesepiro peluangkan melakukan poso. Sahihun itu makna asalnya sebenarnya sahayasiho itu artinya orang yang melakukan perjalanan siyahah siyahah itu maknanya lesir. Kenapa kok so itu diistilahkan dengan saih itu kata para ahli bahasa umumnya dulu orang Kalau melakukan perjalanan jauh itu ya seperti orang puasa. Dia neker atau insak dari kesenangan yang biasa dilakukan di rumah. Dia tidak bisa enak-enak sebagaimana dia di rumah. Makanya, puasa so imun itu diistilahkan di sini dengan kata-kata saihu arraqiuna. pira-pira wong kang padha as saji dunalan pira-pira wong kang padha sujud al-musonnuna tegese pira-pira wong kang padha al-amiru guna kang padha perintah tabah bil ma'ruf kelawan perkara kang ma'ruf wa nahun lan pira-pira wong kang padha nyekah angel mungkari saking perkara mungkar wal hafizun lan pira-pira wong kang padha ngrekso hududillah Marang biro-biro pelanggerane Allah ayah kami marang biro-biro hukumnya Allah bil amali kelawan kelakoni pihak kelawan ah kami wabasir lan berbunga hono suposiro wabasir lan memberi kabar gembira lah kamu Al minina biro-belong mu bil jan nanti kelawan wa kewanazala Wanazalalan temurun fisticofarihi tentang nazarafi itu makna kalau dalam bahasa tulisannya itu artinya turun membicarakan tentang wanazalalan temurun fisticofarihi tentang atau bosan cowok yang dalam kah dah fisticofari yang dalam oleh ngapurane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikut adalah membicarakan mengenai atau tentang istighfarnya Nabi li annihi pamane Kanjeng Nabi Abi Talibin ya rupane Kanjeng uh, Abu Thalib. Jadi Kanjeng Nabi itu saking gelone Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir ya. Karena memang secara zahir tidak bersahadat Nabi itu saking sayangnya maka beliau sampai mengistighfarkan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib. Wastighfari fa'di shohabati lan tentang istighfaris Sebagiannya sahabat li abawahi kedue wong tuwa loro ne ba'di sahabat hal musyrikaini kang padha musyrik karone jadi kancing nabi itu yang pernah mengistighfarkan Abu Thalib sahabat-sahabat Semua wis padha Islam wong-wong Arab sing mbeku Islam niku Juga karena sayang dengan orang tuanya yang mati dalam keadaan musyrik, mereka juga didoakan. Nah itu ditegur oleh Allah, ditegur, tidak boleh. Maka, orang-orang ikulin nabi kecuali ke keduh kancing nabi. Waladina lan keduh wangakeh amanukan kodoh iman sopa alladina. Apa sing ora orang an yastafiru? Jentuh jaluk na ngapura sopon nabi waladina amanu jaluk na ngapura lil musyrikina ketuwe wong-wong musyrik Yang wong islam bapaknya mati kafe ruraun prakna terus ditahlil na Haul Simbah Abu Jahal Oh enggak boleh nabi makanya hubungan antara saudara anak bapak cucu itu penting tetap menjaga satu apa satu aliran iman itu penting begitu salah satunya udah kafir dan enggak nyambung lagi misalnya orang bapaknya muslim anaknya kafir anaknya yang jalan sewa misalnya dia berpikir, berpikir, berpikir, berpikir Tuhan, Yesus, ampuni, bapak saya enggak akan nyambung atau sebaliknya bapaknya kafir, anaknya muslim Malang masjid sampai pahlil no macam orang tak tekan sebab tidak corak kabel lagi main garu plus konslet tapi naik plus kabel disambung kena iman kabel. Bismillahirrahmanirrahim walau kanu senajan ono sopo al musyrikin ono ikuli kurba. Piro-piro orang kandue hubungan kekerabatan, dari korobatan terkeseandue ni hubungan kerabat, buka-buka bapak, bobi ibu, buka setulur, membaatima tabayana yang dalam sausayentok pertelom, lahum kedue, lahum kedue, an Nabi wala amanu. Opos yang pertelok anahum sekamanutaimu serikin, iku as habul jahini, piru-piruankan manggon oleh mina rokok jahil. Tapi tentang abu Thalib itu ada buku yang ditulis oleh Syed Ahmad Zaini Jentahlan. Judulnya itu Asnal Ma Tholib. Fi najati Abu Talib. Itu kitab itu menjelaskan menurut Syaid Ahmad Zaini bin Dahlan itu kitab itu membela habis-habisan mengenai wafatnya Abu Talib itu dalam keadaan beriman meskipun dia tidak mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Alasannya banyak sekali dia. membahas mengenai definisi iman itu apa gitu kan definisi iman itu apa sih e, iman itu adalah kalon bil isan wa apa namanya aliyaku nubul kolbi wal kalon bil isan wa amalun bil arkan atau bil jaware itu kata beliau dari sisi amal jaware yang dilakukan oleh Abu Talib itu adalah semuanya perbuatan orangnya orang, orang mukmin yaitu melindungi perjuangannya kanjeng Nabi terus ini mencerminkan beberapa kali kata-kata Abu Talib itu yang mu'min. ketika melindungi kanjeng Nabi dari orang-orang kafir itu menurut Syed Ahmad Zaini bintalan penulis kitab itu, itu sudah menunjukkan keyakinannya mengenai kebenaran dari Nabi Muhammad. Adapun dia tidak mengucapkan syahadat, itu karena dia apa melakukan sesuatu yang dianggap bahwa kalau saya melahirkan Keimanan untuk sahadat begitu, maka ini akan membahayakan posisi kencing Nabi membahayakan posisi kencing Nabi Saya baca dalam kitab Sirah itu Sirah Nabawiyah. Proses menjelang wafatnya Abu Talib itu tragis, tragisnya itu dia ketika mau mati. sing ngepung niku tokoh-tokoh musrik Mekah Abu Jahal Abu La dan konco pokoknya Wong Wong kafir penggede penggede situ Rasulullah masuk ke kamar ke kamarnya Abu Thalib mengajak Abu Thalib panjenengan dengan saya minta mengucapkan kalimat sehagat sekali saja agar nanti aku akan jadikan kalimat itu sebagai alasan untuk aku bisa memberikan sapaan kepada toh kalau apa tadi sampai kemana dulu kalau memberikan sekali ah nah, kalau kalau kamu mengucapkan Sahabat apa sekali saja aku akan berikan Bisa menjadi alasan aku untuk memberi sahabat. Tapi orang-orang tokoh-tokoh kures mempengaruhi dia. Ya, Abu Talib. Gimana? Kau, kita ini sudah hidup bersama berpuluh-puluh tahun dalam menjaga agama nenek moyang kita. Yaitu menyembah berharu. Masa ini giliran kamu mau mati, malah mau ikut agamanya keponakanmu. akhirnya Abu Talib terpengaruh ya secara lahir. Kalau yang mengikuti pendapat bahwa Abu Talib mati dalam keadaan kafir, dia terpengaruh oleh siapa yang nunggu itu. Makanya ini juga menjadi pelajaran bagi kita kalau keluarga itu ada yang mau meninggal, itu sangat tunggoni untuk tinggal rumah. Singunggono, wong-wong sing kira-kira bisa mendukung membentuk situasi di mana orang mau meninggal itu bisa khusnul pertama ada yang membacakan yasin, mental keen, menglatih untuk mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah begitu. Karena ternyata saya membayangkan seandainya waktu itu Abu Talib mungkin, ini pengandaian saja. Mungkin di kamar itu hanya dengan kancing nabi. Tidak menutup kemungkinan Abu Talib akan mengucapkan seharga. lah dalam siroh nabawih itu yang saya ingat, penulis itu punya keraguan. Malah dia menyampaikan riwayat dari Ibnu Umar kalau tidak keliru. Katanya menurut Ibnu Umar sebenarnya Abu Talib itu bersihatan cuma lirik. Nabi nggak mendengar katanya, yaitu beberapa versi lah. Tapi kalau melihat sebab nuzul ayat ini, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir karena begitu Nabi memintakan ampun dilarang karena Abu Thalib apa namanya meninggal dalam keadaan e, Musyrik bukan musri. Bismillahirrahmanirrahim. annahum ashabul jahim, anari terkese, wong kang manggol ing nero, di matu kelawan yenthoh mati eh Allah sopo al musrikin, sopo al musrikin alal kubri ing atasé, atau dalam keadaan kubur wa makan ala nurawnoko istighfaru Ibrahim. Apa Oleh njaluk ngakurani Nabi Ibrahim Istighfarin Nabi Ibrahim Abi kedui Bapak Ibrahim Iku an maw'idatin Kecobo Sangking Memenuhi janji ada kangwus janji Soko Ibrahim ha'ing Maw'idat Iyahu marang Abi. dikauhlihi kelawan pengucapan Ibrahim, sa'astavfirulata Robbi, yaitu janjinya dalam ayat Al-Quran itu diceritakan, sa'astavfirulata Robbi. Dulu Nabi Ibrahim, sa'astavfiru mongko bakal yuwana ke ngapura sopahingsun, laka marang ketuhi panjenengan, Robbi marang Insul. Dulu Nabi Ibrahim ketika menentang bapaknya, ini ya dalam tafsir diperdebatkan apakah benar Azhar itu Bapaknya karena dalam riwayat ada yang mengatakan Nama Azhar itu adalah pamannya Cuma dalam tradisi Arab Paman itu juga sering disebut dengan istilah Abu ya, atau Bapak Tapi lepas dari perdebatan itu Yang jelas ketika Nabi Ibrahim menentang Penuhanan berhala oleh Azhar yang mengasuh Nabi Ibrahim ya, Bapaknya dalam bahasa alquran Disebut Abi Itu kan dia diusir ya, Diusir oleh Oleh Azhar itu kan Itu dalam Al-Quran itu ada Ayat la ilam tantahi La arjumanak, ya, nah, Kamu tidak menghentikan Protesmu mengenai Tuhanku yang berupa batu itu laar cuman nak aku akan rajam kamu, aku akan lempari batu kamu. Terus Nabi Ibrahim memilih untuk memisahkan diri, tapi sambil berpisah beliau berjanji mengatakan salamun alaikum saas taufirulakarofi. Jadi tetap Nabi Ibrahim itu orang yang sangat luar biasa baik ya. mau meninggalkan bapaknya yang mengusir dia itu tetap menggunakan salamun alaik sa astagfirullah lakaropi Pak kula tak lunga tapi kula janji saya akan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa kok nabi Ibrahim itu menyatakan akan memintakan ampun rojaan krono ngarep-arep rojaan krono ngarep-arep an Yusliman yen tokoh manjing Islam sapa Abihi falam makabayana mongko engko nalikane wis pertela laruh keduwe Ibrahim apa anaus temene ta Abihi iku atur dadi mungsu lilahi keduwe Allah pi kelawan matine Abihi alal kufri dalam keadaan kufur tabarroa mongko rubaran sapa Ibrahim nggu saking Abihi wa tarokala ninggal soko ibro malis teufaroing laku kedu abihi tetapi ketika jelas bapaknya meninggal dalam keadaan kafir sudah tidak dimintakan ampun lagi makanya eh, di apa ya, hukum Mintakan ampun kepada orang kafir itu Kalau Imam Shawi mengatakan Ditafsil Ditafsil Artinya istighfar untuk orang kafir itu Ditafsil, tafsilnya bagaimana Satu hmm. Fa'ingkana kos tuhu bidhalikal istighfari tuhu Lil Islam jaza Jadi misalnya Caman duis dulur Kafir Mungkin no jaluk no ngapuro Allah muka-muka diampuni itu saudaraku yang masih kafir itu dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah itu boleh boleh tapi kostu an tu kufri tapi mung hanya mung hanya mendoakannya itu hanya ingin agar dosa-dosa dia itu diampuni, meskipun dia tetap dalam keadaan kafir itu tidak boleh. Jadi, jadi bolehnya itu ya karena ada doa memohonkan petunjuk. Kalau memohonkan petunjuk kan mesti boleh. Wong dulu Nabi ketika dilempari batu juga Allahummahti kaumiy ya kan. Semoga kaumku berarti kan Nabi mendoakan kaumnya yang masih kafir kan. yang balangi watu Ketika nabi sejerah ke mana ke Thaif ya kan malaikat jibril sudah mengatakan pun kanjeng nabi sama dongakno gimana saya habisi saja untuk gimana ndak terus kanjeng nabi mengatakan mereka mengalaukan itu itu karena mereka enggak tahu maka didoakan Allahumma tikiqaumi baikna la yaalam Artinya mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah itu boleh Tapi kalau mendoakan hanya untuk diampuni dosanya itu tidak boleh Jadi misalnya sampai engkau suatu saat Siapa tahu ya Zaman 6 Ono wong islam Bapak eh kafir Terus sampai dunggang tahlil Kondungak no mati kan enggak mungkin dapat hidayah Mendoakan agar dosanya diampuni Itu enggak boleh harus Tapi ya teko wain. Ledungannya kan bisa diganti Ya kan Allahumma gfirli wali-wali gaya Allahumma gfirlah Sampai hune kepada Bukan orang itu kan bisa jadi Ya harus ada kearifan Biar tidak terlalu kaku Ada cerita dulu Al-Mukarrom Mustafa Bisri Pernah bercerita Gusmos apa-siapa yang pernah cerita Katanya Mbak Bisri itu Bapaknya Gusmus itu Pernah diundang Ono Cino mati Akrab Ketika hidup itu dengan Mbak Yahi itu eh, Diundang Nyolati Hmm. Kang banyol ya teko itu hebatnya kiai jaispo, orang kok terus semua orang sudi, aku ya, kaper. Lunda itu untuk menjaga hubungannya datang, mencak santri-santri, sholat ini, anu ne, apa e, jenazah? Ini kiai, kalau salat mayat kan jenazahnya biasanya di depan. Dan ini oleh kiai suruh naruh belakang, taruh belakang. Akhirnya kau taruh santri-santri musola duhur, musola duhur cama. Tak kau ni Cina one ini. Loh, kiai, lo nak buang Islam gila? Di solat biasanya di masjid-masjid. Majite dekat nengar pi kok tak emburi lo, betul. Korban Islameh, Bapakmu kan bedo gak tak kayak buri, dia memang mengikuti aku. Oh terus apa loroh? Bila solatnya Wong Islam orang no rukuk, jengkelat jengkelit tu nolong. Iki bapakmu itu Mula tidak tahu cerita itu benar apa cerita itu tapi sanatnya itu dari kiai Mustafa bin menceritakan mengenai kearifan kiai kiai itu dalam menangani persoalan itu selalu mengambil cara yang tidak merusak hubungan antar kemanusiaan dan juga e, tetapi juga tidak mengorbankan akhidat bahwa hab itu katanya menyelesaikan gegeran ada orang mau korban orang kaya satu warga mau korban orangnya ada delapan karena begitu, Ula, kan dia sudah pernah mendengar keterangan kalau sapi satu itu bisa untuk tujuh, tujuh orang lagi proses siji kepie, jadi itu tanya kepada kiai. nah ini siwalo rombongan asal kiai begitu punya insting menyelesaikan persoalan langsung jawab pakai bokke, okay, sudah bisa. Pokemnya begitu, tuku kambing si si mana, lemburak berarti jadi numpaknya nukak far mau ketinggalan si si, sing pintu numpak sapi, sing si si numpak betul. Maklumkan dengan kiyai Wahab Hasbullah, kiyai Wahab Gampang lah, kiyai kalau kurang delapan korban pakai Sapi boleh anda, keluarganya sama entero, boleh, boleh, rak pokok, boleh, boleh saja. Ya sopowe sing dikor, sing di atas korban, ya saya, istri saya, anak-anak saya, keluarganya delapan semuanya dewasa, ada yang anak kecil. Hei, aku main goisok, bocah cili aku main sonung bak sapi, ganjek ganjek pokok siji duswin gue buka gue untuk tangga biar anak kecil itu bisa ikut naik sapi, sapi. Akhirnya, oh ngateng deh berarti waktu saya gue tangga iya mau main sodar <guluh> akhirnya tetap uang gue loh itu sapi satu kambing tadinya disuruh beli kambing nggak mau karena nggak boleh kalau tanpa eh, ada kambing yang satu itu karena 8 orang tapi kalau bahasanya itu dati kambing itu apa sapi oleh kanggo wong lah kambing itu zaman tuku kambing siji dikurbano tapi kambing itu nanti kok ana sing cilik menumpak sapi kan ora iso munggah kudu ante-ante padus kuwi ngono itu katane saya tidak tahu cerita-cerita seperti itu benar apa enggak soalnya enggak ditulis itu apa Riwayat dari leisan ke leisan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Ibrahim ini dulu katung janji, maka dia. Tetapi setelah jelas bapaknya itu kafir, dia tidak lagi memulakan inna Nabi Ibrahim. Semangat Nabi Ibrahim ini lah. Iku lah awohon, baline. aa kawake napa niku eh diakeh barene kasih rut tadarru'i akeh oleh DP-DP-ne wedu'ilan akeh oleh lum marang Allah Halimun Turdakang apa anar Halimun tur wong kang aris saburon makna alim niku saburon tegese wong kang akeh sabari alal ada yang atas menanggung sakit wa makana lan ora ana Allah Gusti Allah iku nyasarake kaum ing ba'da ilhadahum kaum sause oleh nuduhake Allahum ing kaum lil islami marang akomo islam ataybayina sehingga pertele sehingga mertelake sapa Allah lahum marang kaum Merti lagi barang yat taku nangkang bodoh Wedi sopokow minal amali saking ngelakoni Ngelakoni ku saking ngelakoni perbuatan Balayat takuhu Tapi ketika dikasih tau mengenai perbuatan-perbuatan yang harusnya dijauhi Balayat takuhu ngkau rakodo ngedoi sopok Ngelakoni ku kau ngkau ingmah fayastahiku kalau begitu maka fayastahiku yastahiqu mongko padha amrih ngahaki sapa kaum al-iblala ing disasarake innallaha stenene Allah bi kulli syai'in mlawan saben suwi-suwi iku alimun dak kang moh utane ni wamin hulan bus pengasa king kulli syai'in alim iku mustahiqung gek kang ngahaki al-iblala ing nawaniku niku nyasarake wal hidayata Ing awal hitaya tatan ing paring utunjuk innalah smune Allah. Ipolah tetep kabeh Allah mulku samawati utawi kerajaan para-para langit lan bumi yuhyi kang ngore pake saka Allah wa yumi tulan kang mateni saka Allah wa malakum lan urunane tetep kudu sira kabeh ayuhan nasu ling menungso. antu nilai saking liyane Allah hayyuhu wa hayyihitakassalani Allah ni waliyin utawi bekasih ya kang ngersa wali ummin sirata minhu saking agabullah minhu saking agabullah wala nasirin lan ora ono utawi kang nulungi yamna untuk sesang nyegah sapa nasir ummin sirata kae angdarrihi saking gawe Allah amboro ri saking gawe Allah laqot tabah teman-teman tobat sapa Allah Gusti Allah ay adam tegese Allah taubat Allah ini menarik tafsir tafsirnya Imam Syuyuti itu lapor taba Allah nabi wal muhajirin itu ditafsirkan ay ada melanggengake oleh nerimoto bathe Allah alang nabi nadasikan nabi wal muhajirin sahabat muhajirin wal ansori lang sahabat ansor Allah dina yowongake itabau kang podo Melu so far Allah Taala ingkandi Nabi Visa atil usroti ing dalam waktune perang gatil usrah atau perang kang akhak kang perang kang ghe kang itu itu sebutan lain dari perang tabuk itu perang disebut dengan tabuniw goswatu gatil usro. Jadi perang tabuk itu bisa disebut perang perang tabuk, tapi juga ada dalam istilah Al-Quran disebut perang ini, datil susrah. Nah, kan orang iskal terhadap ayat ini loh. Gimana muhajirin dan angsor yang ikut bersama nabi ikut perang tabuk, kan tidak berdosa apa-apa, apalagi Kanjeng Nabi ya kan? Kanjeng Nabi kan nggak berdosa apa-apa. Kok Allah katakan Allah menerima taubatnya Nabi, Muhajirin dan Anshar yang ikut perang. Kalau yang tidak ikut perangan minggu yang lalu sudah diceritakan. Mereka kemudian diterima Abu Lubabah dan kawan-kawan itu. Tapi ini kok kenapa Kanjeng Nabi dan orang-orang yang ikut perang yang mestinya tidak uh, berdosa apalagi khususnya untuk Rasulullah. Allah mengatakan laqottab Allah, Allah menerima taubatnya. Maka Imam asy menafsirkannya ay adamatawbatahu. Allah mengagungake menerima taubatnya Nabi dan mewajirin Maknanya orang-orang kanjeng nabi khususnya itu dalam ayat yang lain sebelum kanjeng nabi itu bertaubat Allah itu sudah menerima taubatnya sudah mengampuni dosanya muhajirin dan ansor itu apapun mereka itu kesalahannya selalu dimaafkan oleh Allah karena apa mereka punya kelebihan kelebihannya apa ya, perjuangan mereka ya, perjuangan mereka Lalu mereka ikut perang itu perang Zatil Osrah disebut perang Zatil Osrah ini digambarkan ini dimaksud perang yang memiliki kesulitan itu digambarkan seperti apa Imam asy su itu menggambarkan air Waktiha ing dalam waktune al-Usroh, wa tawi al-Usroh, Iku haluhum kahanane an Nabi wal Muhejirin wal Ansor atau kahanane al fi rosya rosuati tabuka ing dalam perang tabuk. Contohnya kanal noh sopo arujulani wong lanang loro noh ikut yaktasima ni duman tumtuman sopo arujulani. berbagi yangktasiman itu berbagi tamrotan ing kurmo siji wong loro kurmo siji dipangan wong loro bayang kurmo siji dipangan wong loro. yang sering saya ceritakan itu malah di kitab tafsir sawwinya itu diceritakan bahkan tidak hanya dimakan dua orang sangking mereka itu kesulitan jadi perang tabuk itu kesulitannya itu ya orang-orang yang tidak kuat berjalan itu satu unta untuk gantian orang 10 jadi mungkin naik dua orang, berapa misalnya sekilo, turun gantian, saya mulai lempoh lempoh turun lagi gantian lagi, gantian uang 10 mangan yang menukur, mau itu bahkan ada riwayat yang ditulis oleh Imam Sawi mereka makan kurma itu kurma satu tidak hanya dimakan dua orang dimakan di bergantian lima menit kemot gantian apa kemot sampai terakhir tinggal sampai habis tinggal bijinya tapi tidak dikunyah tapi di dikulum di di mot apa bahasa di mood, ngerti ya? di kayak mod permen lho. So, Saking enggak digambarkan membawa bekal makanan gandum, cetek gandumnya itu gandum yang sudah pada bau. Sono beras itu beras wis wis pengi ana kae, masyaallah. Wal 'asra tu tawi wong 10, lha niki kok. Iku ya atap ibuna padha giliran. Alqa'i ra'in unta al wahida rang siji wong 10 giliran numpak unta senemes aku tak lemes iki gantian zaman gantian melaku wastada padahal sementara itu wastada panget apa al haru panase apa apa al haru panas atasharahu atasharibu saribu saribu sehingga kodong mumbi sopo Allah dina toh wong-wong mu'min jeng melu perang diwawah ala dina taba'ahuniku Alfarotha ing banyu Hai fars ni ku jadi banyu peresane teletong teletongan teles Hai ini makanya madhab hamdali itu dasaran riwayat ini menyatakan bahwa teletong atau kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu suci tidak najis. Terus ana saiki menganjurkan minum nawa no kencing unta katanya eh hamil Ya, kalau dari sisi hukum dari sisi hukum menurut madhab hambali boleh saja minum kencing onta, karena kencing onta menurut madhab hambali, karena onta itu halal, <coughs> halal dagingnya, berarti air kencingnya itu tidak <coughs> teletong tidak makanya pesan para ulama itu, ojo oh, pisan-pisan <coughs> Uang Islam itu menghina sahabat Sabus sahabat itu jangan sampai. Karena apa? Umpomo keimanan kita itu ditimbang dengan keimanannya para sahabat. Mungkin uang seorang ini ditimbang, bahkan Nabi pernah mengatakan, Umpomo imannya abu bakar itu ditimbang, uang. dibanding dengan keimanannya orang sedunia, artinya pada saat itu hidupnya itu masih berat nilai keimanannya. Masyaallah, uswah hajat wafat itu kayak gitu. Berjuang sampai ngombe ne wetlom. Jadi nek mondok terus ngombe banyu kolah itu esik esik telas. Oh esik mombe panyu Allah Masyaallah, sahabat sampaiombe banyu Makanya harus bersyukur lah. Ya dulu jihadnya sahabat begitu. Nah, jihadnya sampean ya saya jihadnya bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mentarke memerangi berjihad melawan nafsu, melawan diri sendiri. yang ada dalam diri kita itu yang perlu diperangi kebodohan, keterbelakangan, kemalasan. Nah, itu tidak perlu minum air teletok, bangun tapi itulah perjuangan para sahabat yang apa namanya yang digambarkan ketika ikut perang dalam Mimpak dimakada yang dalam saya usulai parep ikut tazihu nyimpang Mimpak dimakada yang dalam saya usulai parep ikut tazihu, parep ikut tazihu nyimpang Tidak ikut tazihu kelawanta waliyak ilang kelawanya maknanya tamilu terkesi condong Apa kulu bufarikin piro piro hati ne pantan minhun saking Allah dinadabamu sampai-sampai sebagian hati mereka itu mulai agak mau melenceng melenceng dari mana ittibai itibai saking manut atau derek kanji nabi melenceng ila takhon lufi marang ngeri artinya mereka yang saking rekosonya itu sebagian Sahabat itu ada yang ada yang sampai mau berubah pikiran ya mau apa wah surat kuat nolos nolah surahusah meluai itu eh, pikiran sebagian mereka makanya orang-orang yang tadinya berpikir seperti itu itu yang tadi yang lapor taballah itu almuluk ya, wal yang ikut kanjing nabi tapi ketika itu sempat punya pikiran akan katakan kalau pasukan akan desersi tapi gak jadi itu diampuni semua oleh Allah ya. lama rumfi lima kronobarang krono barang humkamutawi Allah dinata bahuni kufihi indalem ma bayane ma minasyidati nyatanya saking rekosok saking rekosoknya sampai mereka itu hatinya akan lan jeng sumatapa mangkon li padha tobat mangkon paring pitulung tobat sapa Allah ta'ala nerima tobat sapa Allah alai min Allah ladzina taba'u utawa ing Fariken minhum niki alai min Fariken farikin minhum ditabati kelawan netepi ditabati kelawan netepi anut kaninati inausthuna Allah pihim kelawan Allah utawa kelawan Fariken minhum iku rohufun datkam moho wala surahimun turgatkam moho rohufun kam moho wala surahimun yotam moho wala asasih watabha alas talasatilladina kulliku wallah al-ansuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum